Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu fala mudhillalah Wa man ومن يدلل فلا هادئ له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حقا تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها نسو تقربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين أمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ مَا بَعْد فَإِنَّ أَصْلَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِّ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْرَأَ الْأُمُورَ مُحْدَثَتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'udzu billahi wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Rahimani wa Kita senantiasa menjatuhkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat baik itu nikmat yang sifatnya zahir ataupun nikmat yang sifatnya batin sehingga sampai hari ini sampai kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga diberikan keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah sampai ajal menjemput kita para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan di antara Tanda kesempurnaan keistiqomahan seseorang Adalah dengan seorang itu Mengetahui perkara kebaikan Kemudian bersungguh-sungguh Untuk mengerjakannya Demikian pula mengetahui perkara kejelekan Untuk bersungguh-sungguh dalam meninggalkannya Hal ini disebutkan oleh Syeikh Al-Alamah Al-Mufassir, Syeikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wata'maul istiqomati bimakrifatil khairi wal ijtihadi wifailih." Kata beliau rahimahullah, kesempurnaan istiqomah, yaitu dengan seorang mengetahui kebaikan dan dia bersungguh-sungguh bersemangat untuk mengerjakannya seorang itu akan bisa istiqomah ketika dia mengetahui perkara kebaikan artinya seorang itu bisa istiqomah dengan tolabul ilmi dengan mempelajari perkara-perkara kebaikan sehingga mendorong dirinya untuk semangat beramal soleh tidak mungkin seorang itu akan semangat mengerjakan sebuah amalan Ketika dia saja tidak tahu hakikat amalan tersebut Tidak mengetahui kutamaan-kutamaannya Maka tidak mungkin seorang akan bisa memiliki semangat Berbeda halnya dengan seorang yang mempelajari ilmu agama Sebuah amalan ini dia pelajari Dia tahu hakikatnya amalan ini Tahu yang namanya kutamaan-kutamaannya Ketika dia mengerjakan di atas ilmu Dan juga di atas kesemangatan untuk mendapatkan kutaman tadi Begitu pula dikatakan yang namanya kesempurnaan istiqomah Dengan mengetahui perkara kejelekan Kemudian dia bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya Maka yang seperti ini, para hadirin yang kami muliakan, akan bisa membuat seorang hamba menjadi seorang yang sempurna keistimewaannya. Dengan apa? Dengan dia belajar ilmu agama, mengetahui perkara-perkara yang baik, dia semangat mengerjakannya. Dia di atas ilmu dalam beramal. Demikian pula. Dia mengetahui perkara yang jelek Kemudian dia pun bersemangat untuk meninggalkannya Kebanyakan orang Mereka tidak semangat dalam ibadah Dikarenakan tidak mengetahui Haikat sebuah ibadah tersebut Begitu pula tidak mengetahui Kutaman-kutaman ibadah tersebut Sebagai contoh semisal Contoh seorang yang mengerjakan Solat-solat rawatib Salat rawatib itu hukumnya wajib bahwa sunnah para jamaah Hukumnya sunnah Artinya seorang mengerjakan Maka dia akan mendapatkan pahala. Meninggalkan juga tidak berdosa Kebanyakan orang Sudahlah saya cukup Salat-salat fardu saja Berbeda halnya dengan orang yang belajar agama orang yang mengetahui sebuah putamaan Contoh yang kita contohkan adalah salat rawatib. Salat sunah rawatib. Disebutkan dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu anha. Kata Nabi alaihi "La yusalli 'abdul muslimun fil yaumi wal lailati sintaya ashrata rak'atan tatawwu'an ghayra fardatin illa banallahu fil jannah." Ya artinya kata Nabi alaihi tidaklah seorang hamba yang muslim yang dia mengerjakan sholat-sholat di malam hari sholat di siang hari yang jumlahnya ada 12 rakaat, yang itu adalah sholat sunnah bukan sholat wajib kecuali pasti Allah akan bangunkan baginya rumah dalam surga orang yang tahu ilmu seperti ini bahkan yang pertama kali yaitu ummu habibah istri nabi alaihi salatu yang meriwayatkan hadis ini beliau mengatakan tidak pernah setelah saya mendengar sabda nabi alaihi salatu tentang keutamaan solat-solat rawatib tidak pernah saya meninggalkan sama sekali kecuali ada yang namanya apa udzur ya yang sifatnya darurat Artinya seorang itu akan bisa termotivasi kalau dia mengetahui yang namanya ilmu sesuatu, mengilmui sebuah amalan tadi. Coba kita bandingkan dengan orang yang tidak tahu tentang keutamaan sholat rawatib, semisal bahkan tidak tahu apa sih sholat, -sholat, sholat sunah rawatib. Ya. Disebutkan sholat sunah rawatib ini sebagai faedah yaitu Arba rokaatin kubla duhri empat rokaat sebelum solat duhur warokate ini bakhdaha kemudian dua rokaat setelahnya warokate ini bakhdal maghrib dua rokaat setelah solat maghrib warokate ini bakhdal isya dua rokaat sesudah solat isya warokate ini kubla fajri dua rokaat sebelum sholat subuh atau sholat fajar kalau seorang itu mengetahui ilmu yang seperti ini mengetahui kutamaannya dia akan berhati-hati akan menjaga yang namanya sholat-sholat sunnah karena janjinya Allah akan dibangunkan rumah dalam surga ya. ada yang tertarik di sini para jamaah ada yang sudah mendaftar untuk mendapatkan rumah dalam surga. Ya, yeah. ini satu contoh. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Tuhaikirannya seorang itu mengetahui seluruh perkara-perkara amalan, mengilmui agama Islam ini, <tuh> niscaya dia menjadi orang yang sungguh-sungguh, orang yang lurus, bersemangat dalam dalam beragama. Itu tadi yang namanya makna keistiqomahan. Begitu pula sebaliknya ketika seorang itu mengetahui perkara-perkara kejelekan dan juga mengetahui akibat dari perbuatan jelek yaitu diancam dengan adab Allah maka dia pun akan bisa dengan sungguh-sungguh meninggalkan perbuatan jelek tadi sebagai contoh semisal seorang itu akan bisa meninggalkan contoh perkara riba yang itu adalah dosa besar bahkan sekecil-kecilnya riba adalah apa? dosanya seperti berzina dengan ibu kandungnya sendiri, Wallahu waliyadzubillah bahkan orang yang memakan riba itu adalah orang yang menantang Allah dan Rasulnya fa'adhanu biharbi minallahi wa rasulihi maka umumkanlah perang <coughs> dengan Allah dan Rasulnya iya yeah maka orang yang tahu ilmunya maka dia akan bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya tidak setengah-setengah ya. itu bedanya orang yang apa? orang yang pelajari ilmu agama itu bedanya orang yang dia istiqomah dengan mengetahui perkara kebaikan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya mengetahui perkara kejelekan sungguh-sungguh dalam meninggalkannya Namun semuanya itu tentunya Sesuai dengan bimbingan Islam Yang dibimbingkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Para hadirin kaum muslimin muslimat yang kami muliakan Di kesempatan yang mulia ini Insyaallah kita akan masuk Dalam kitab yang baru Risalah yang baru setelah kita menyelesaikan di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya Tentang pembahasan prinsip Prinsip akidah ahlu sunnah Yang ini tentunya sangat penting diketahui Bahkan seharusnya menjadi prinsip Yang mendasari akidah seorang muslim Akidah seorang ahlu sunnah Maka di kesempatan yang mulia ini Dan insya Allah kesempatan-kesempatan yang berikutnya kita akan membaca sebuah risalah Dari penjelasan kitab Al-Fitn wal-Hawadis Penjelasan tentang kitabul fitan wal-Hawadis Yaitu penjelasan seputar fitnah-fitnah Dan juga kejadian-kejadian di akhir zaman Agar supaya seorang bisa terhindar darinya mengetahui sebuah yang namanya penyimpangan, agar seorang itu bisa selamat darinya. Ini diantara prinsip Islam. Di samping seorang mengetahui perkara kebaikan untuk mengerjakannya, juga mengetahui perkara kejelekan untuk meninggalkannya. Bagaimana mungkin seorang itu akan meninggalkan sebuah kejelekan? Kalau dia saja tidak paham, ini perbuatan jelek. Ya. Yang ditulis oleh Asyikh al Mujaddid, Asyikh Muhammad An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah Belum menyebutkan dalam muqaddimahnya <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Babul Fitani Bab tentang permasalahan fitnah-fitnah yang terjadi di sini penulis rahimahullah mencukupkan dengan membawakan Bismillahirohmanirohim. Maka di sana ada beberapa pelajaran-pelajaran. Kenapa penulis mencukupkan dengan lafadz Bismillahirohmanirohim? Yang pertama yaitu iktidaan di kitab Ilahi Az Yang pertama yaitu mencontoh dari kitabullah Al-Qur'an. Artinya memulai dengan basmalah itu adalah mencontoh apa? Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an itu di setiap permulaan surat maka di sana ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Para jemaah. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah ya kecuali surat At-Taubah karena diikutkan dengan surat yang sebelumnya. Ini yang pertama, yaitu mencontoh yang namanya kitabullah, mencontoh Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya alasan yang kedua yaitu dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaitu dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam beliau terbiasa memulai risalahnya Surat-surat yang ditulis Oleh para sahabat Untuk ditunjukkan kepada Pembesar-pembesar Raja ketiga itu Diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulullah Aslim Taslam Ini contoh Nabi AS. Kemudian yang ketiga <tuh> yaitu termasuk sunnah dari sunnahnya para anbiya wal mursalin memulai dengan basmalah itu adalah sunnah dari sunnahnya para nabi dan rasul seperti kisah nabiullah sulaiman alaihi salam tatkala mengirimkan surat kepada malakatus sebab kepada Ratu Sabah Untuk masuk ke dalam Islam Untuk mengikuti Nabi Sulaiman Maka disebutkan dalam Al-Quran Innahu min Sulaiman Wa innahu bismillahirrahmanirrahim Disebutkan dalam surat tadi Dalam surat an naml Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman Dan di sana tertulis Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini Di antara perkara yang Membuat muallif Penulis mencukupkan dengan basmalah Kemudian yang lainnya Bahwasannya memulai dengan basmalah Itu dalam rangka Istianatan billah Dalam rangka meminta tolong Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ketika seorang memulai Sesuatu membaca bismillah itu sama saja dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikanakan ba di sini para lafaz bismi itu maknanya lil isti'anah untuk menunjukkan permintaan tolong, ya. Semisal seorang akan beramal bismillah a'malu ya, ataupun bismillah akulu ya. Maka dia apa? Ketika itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudahan-kemudahan. Ini disebut tabarrukan biha, yaitu dalam rangka mengambil barokah dari lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ini <tuh> dari mukadimahnya penulis rahimahullah. Kemudian disebutkan di sini Babul Fitan Maksudnya di sini penulis akan menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tentang terjadinya fitnah pada umat ini. Maka di sini nanti akan dibawakan beberapa hadis yang di sana mengandung fitnah-fitnah, kejadian-kejadian, pertikaian-pertikaian yang terjadi pada umat ini. Baik yang sudah terjadi Ataupun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya. Apa tujuannya? Wadali kali ajli tahdiri minha li an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam zakarohat. Yang demikian tujuannya untuk memperingatkan dari fitnah-fitnah tersebut. Ya. Ini tujuannya. Jadi kembali kami ulangi apa sih pentingnya seorang pelajari perkara kejelekan, perkara fitnah? Apa jawabannya? Jawabannya supaya seorang itu selamat dari fitnah tersebut. Selamat dari fitnah tersebut. Sebagaimana contoh semisal seorang yang tahu jalan. Kalau di Purbalingga jalannya ada yang berlubang apa tidak? Ada tidak di sini, Pak? Kayaknya perubah lingkar semuanya halus pak ya Jalannya uh, hot mix semuanya Begitu ya Semisal orang tidak tahu Yang namanya medan sebuah jalan ya Ternyata dia pun Tidak pernah lewat situ, tidak tahu Dan juga gak ada yang ngasih tahu Akhirnya dia pun lewat situ Dengan kendaraan yang cepat Ternyata terjadi kecelakaan Apa sebabnya Tidak tahu perkara kejelekan Sebagaimana seorang itu pengin sehat, apa diantara e, rahasianya supaya sehat? Ya, mungkin seorang makan makan yang bergizi, ya, makan suplemen seperti itu. Tapi dia tidak tahu tentang makanan-makanan yang berbahaya. Kalau dia makan akan bisa menimbulkan apa? Ya, sakit, bahkan kematian. Nggak ya, tahu ini racun nggak tahu ini obat yang berbahaya, tidak tahu ini makanan yang berbahaya. Dia taunya makanan sehat saja yang dia makan. Kira-kira bahaya tidak? Bahaya. Dia makan sesuatu yang dia nggak tahu itu makanan yang bisa mematikan dia makan. Ya, akhirnya dia pun meninggal. Begitu pula seorang mukmin, seorang muslim, ketika dia mempelajari perkara kebaikan saja. Tahunya amal soleh, amal kebaikan Tahunya kutamaan ini, kutamaan itu Tidak pernah tahu Yang namanya sebuah kejelekan Hati-hati Ini kesyirikan Hati-hati ini kebidahan Dalam agama Hati-hati ini adalah penyimpangan-penyimpangan Dalam agama Dia tidak pernah pelajari Tahunya baik-baik Ternyata dia terjatuh Pada perbuatan kesyirikan dalam keadaan tidak mengetahui ya, Tidak mengetahui yang namanya Haikat kesyirikan tadi ya, Itu bahaya sekali Maka penting kita mengkaji Risalah ini Sebagai bekal Untuk seorang itu mengetahui perkara kejelekan Agar terhindar darinya Dan ini disebutkan dalam sekian banyak Dalil Baik dalam al Al-Quran Ataupun dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang perintah untuk mengetahui kejelekan kemudian agar selamat darinya. Mengetahui perkara kejelekan agar supaya berhati-hati dari perkara kejelekan. Ya. Di antaranya disebutkan dalam Al-Quran, <tuh> dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah ayat 256. Allah sebutkan di sana, "Famayak furbi Tauhud, wa yu'min billah, fadhistam sakbil urwatil wuzqa, lan fi sa'malaha." Ya artinya, "Famayak furbi Tauhud, barangsiapa yang dia mengkufuri Tauhud, mengingkari yang namanya Tauhud, itu sesembahan selain Allah." Sombahan selain Allah. Barang siapa yang mengkufuri Tauhud, kemudian dia beriman kepada Allah, sungguh dia telah berpegang dengan Al-Urwatul Husqa. Tali yang sangat kokoh. Langfisoma lahat. Ya, yang tidak akan terputus darinya. Di sini disebutkan Fama yakfur fi Barang siapa yang mengkufuri Tauhud. Dia mengetahui perbuatan jelek. Kemudian dia tinggalkan wa ya. yu'min billah dia mengatai perbuatan baik untuk apa? diikuti ya. maka yang seperti ini sungguh telah berpegang dengan apa? al-urwatul wusqa disebutkan dalam tafsirnya diantaranya al-urwah al-wusqa yaitu kalimat la ilaha illallah ya. maka seorang tahu perbuatan-perbuatan jelek tadi kemudian dia pun apa? berusaha untuk menjauhinya ya ini disebutkan dalam Al-Quran. Demikian pula disebutkan <coughs> dalam hadis Nabi Alaihissallam dari sahabat Hudhayfah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Sahabat Hudhayfah ini, kaum Muslimin, adalah sahabat yang memiliki gelar, memiliki julukan sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam pemilik rahasia rasul sallallahu alaihi wasallam kenapa dikarenakan sahabat huzaifah ini yang telah diberitahu oleh nabi alaihi salatu wasallam tentang orang-orang munafik nama-nama mereka ya yeah. Sehingga di antara sahabat yang mengetahui orang-orang munafik dengan rinci adalah sahabat Hudayfa. Demikian pula beliau mengetahui yang namanya fitnah-fitnah yang akan terjadi sepeninggal Nabi Alaihissalam secara khusus sahabat Hudayfa Ibnul Yaman Rodiyyahullohu Anhu Ma. Di antara yang disebutkan oleh beliau. Anahu kala, bawasanya sahabat Hudayfah mengatakan, kanan suyas alun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anil khairi. Dahulu para sahabat, dahulu para manusia ketika itu mereka bertanya kepada Nabi tentang perkara kebaikan. Banyak sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, ya Rasulullah, ayul amali khair. Ya Rasulullah amalan apa yang paling baik Ya Rasulullah ayul islami afdal Islam apa yang paling mulia Ya Rasulullah dulani ala amalin Yuduhiluni fil jannah Ya Rasulullah tunjukkan kepada kami Amalan yang biasa masukkan ke dalam surga Itu pertanyaan para sahabat Banyak yang bertanya seperti itu Tapi katanya hudayfah, wa kuntu Namun aku Menyempatkan untuk aku bertanya kepada Nabi Tentang perkara kejelekan ya. Yang banyak itu tanya perkara Kebaikan Tapi sahabat Beliau menanyakan tentang kejelekan Apa tujuannya kira-kira Beliau mengatakan kani, Karena saya khawatir <tuh> Saya takut Akan terjatuh pada Perbuatan jelek tadi Ya, sebagaimana tadi kami gambarkan, orang kalau hanya tahu perkara kebaikan saja, ya, maka dia kan apa? <tuh> akan mungkin terperosok kepada perkara kejelekan sementara tidak tahu. Ya, dan juga sangat bagus ucapan seorang penyair: Arf tu la lali sharri walakin ditawakih, wa malam yarfi sharra anil khairi yaqfi. Dikata oleh seorang penyair Aku mengetahui sebuah kejelekan Bukan untuk Mengerjakannya Mempelajari kejelekan-kejelekan Melajari kejelekan, fitnah-fitnah Bukan untuk mengerjakannya Walakili tawakih Tapi saya mengerjakan yang Mengetahui perkara kejelekan Supaya saya hati-hati Supaya saya terselamatkan Dari kejelekan tadi Wa man lam ya'rifil syarra anil khairi yaqafi. Barang siapa yang tidak tahu perkara kejelekan dari kebaikan khawatir dan bisa jadi dia jatuh padanya. Ya, maka kalau seorang itu pengin sempurna keistikomahannya belajar perkara kebaikan untuk diamalkan. Mengetahui perkara kejelekan untuk diwaspadai, untuk dijauhi, untuk ditinggalkan. Ini diantara dasar-dasar apa? Seorang itu penting mempelajari perkara kejelekan agar supaya dia terselamatkan darinya. Kemudian di sini dikatakan babul fitan, bab tentang yang namanya fitnah. Fitan itu jamak dari fitnah, yaitu maknanya ikhtibar Fitnah maknanya apa? ikhtibar ujian. Ya. Jadi jangan disalahpaham para jamaah. Kalau disebutkan ini fitnah yang berbahaya. Bukan artinya ini fitnah tuduhan. Paham di sini? Para jamaah Fitnah itu dalam pembahasan ini maksudnya apa? Maksudnya adalah ujian-ujian. Ya. Contoh yang namanya disebutkan li ummatin fitnah, fa ha fitnatu ummati, ya, An-Nisa. Ya setiap umat itu ada apa? fitnahnya ataupun likul li umatin fitnah afitnatu ummati almal setiap umat itu memiliki yang namanya fitnah apa maksudnya? diuji dan diantara ujian bagi umatku adalah ujian berupa harta Ya, fitnah atau ujian berupa apa? harta Ya, ini makna fitnah ya fitnah itu maknanya apa? ujian ya, ada fitnah wanita ya, ada fitnah yang namanya harta sebagaimana dalam hadis yang lainnya ya, fataku dunya fataku nisa fa inna awala fitnatin wa illa, fa inna awala fitnatin bani israel kanat finisa hati-hatilah kalian dari yang namanya dunia dan juga dari perempuan wanita-wanita Karena sesungguhnya fitnah apa di sini fitnah apa di sini ujian ujian yang pertama kali menimpa bani Israel dan menghancurkan mereka adalah ujian wanita keudaan wanita ya ini makna fitnah bukan seperti bahasa kita ya fitnah itu menuduh ya fitnah itu apa menuduh baik. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian-ujian kepada hambanya nya di antara tujuannya li yatabayyana as-sadiqu minal minal kadzdzab wal mu'minu minal munafiq agar supaya diketahui orang-orang yang mereka jujur dengan orang yang dusta keimanannya dengan apa ini dengan diuji Demikian pula akan diketahui yang namanya seorang mukmin dan orang munafik. Ya. Dengan apa? Dengan ujian. Sebagaimana yang namanya pandai besi, ketika dia membakar yang namanya apa namanya besi, maka ketika di sana ada yang namanya karat-karat ya. akan apa? Akan lepas. Demikian pula yang namanya ujian yang namanya fitnah atau ujian itu akan membedakan antara yang asli mukmin dengan yang munafik antara yang jujur dan antara yang dusta ya, itu akan kelihatan dari apa? dari yang namanya ujian tadi ya. sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut surat Al-Ankabut ayat 1-3 Allah sebutkan di sana Alif Lam Mim Ahasibannasu ayutraku ay yakulu amanna wa hum la yuftanun Kata Allah Subhanahu wa taala Alif Lam Mim Ahasibannas apakah manusia mereka menyangka ayutraku mereka dibiarkan? mengucapkan kami orang mukmin kami orang yang beriman wahum layyuf tanun sementara mereka tidak diuji ya. jadi sunatullah yang terjadi pada hamba-hamba yang mukmin pasti akan mendapatkan yang namanya ujian orang mukmin pasti apa mendapatkan ujian kemudian allah menegaskan walakadfatannalladina min kablihim Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka falaya'lamanallahu alladhina sadaku walaya'lamannal kadhibin agar supaya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dalam keimanannya dan orang-orang yang dusta dalam keimanannya ya dengan apa itu dengan yang namanya ujian sebagai contoh ujian Ketika seorang itu mengaku cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam Ketika seorang muslim, seorang Mukmin, Bahkan ini harus Menjadi prinsip seorang Mukmin Mencintai Nabi alaihi salatu wassalam Tapi tidak semua orang yang mengaku cinta Nabi Cinta Rasul Kemudian dibenarkan Orang ngomong saya cinta Nabi Saya cinta Rasul Oh berarti kamu cinta Nabi, cinta Rasul ya tidak seperti itu turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala namanya ayatul mihnah ayat ujian untuk orang-orang yang mereka mengaku cinta kepada nabi apakah cintanya itu benar-benar jujur atau cintanya dusta ayat apa itu? ayat apa itu? ayat tentang yang menyebutkan Allah-Allah berfirman kul In kuntum tuhibunalloh fattabi'uni yuhibbukumulloh wa yaghfir lakum dhunubakum Qala Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wahai Muhammad jika lo kalian benar-benar cinta kepadaku cinta kepada siapa kepada Allah fattabi'uni maka ikutilah aku cinta kepada Allah cinta kepada Nabi maka bentuknya dengan mengikuti bimbingan-bimbingan Nabi ya. yuhbibkumullah pasti Allah akan cinta kepadamu dan juga Allah akan mengampuni dosa-dosamu ya. ini juga ayat ujian ada orang-orang yang jujur dalam dia mengaku cinta kepada Nabi ada orang-orang yang hanya ngaku-ngaku ngakunya cinta Nabi, cinta Rasul Amalannya menyidisi Nabi dan Rasul. Rasul merintahkan seperti ini dia justru mengingkari. Bahkan lebih parah dia justru menentang sunnah sunnah Rasul. Ya. Bagaimana dikatakan cinta kepada Rasul? Mereka sudah gugur dusta pengakuan cinta kepada Rasul. Kalau kalian benar-benar cinta kepada Rasul maka buktikan. Dengan kalian mengikuti bimbingan Islam yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan lebih mementingkan kelompok, jangan lebih mementingkan pemikiran tokoh-tokoh mereka, jangan mementingkan dari kepentingan-kepentingan dunia mereka. Kalau emang jujur, Allah sudah menyebutkan, ya, kalau kalian benar-benar cinta kepada Nabi, maka ikutilah Nabi Alaihi Ssalam. Wa ma atakumur rasul fa nahakum anhu fan Apa saja yang datang dari Rasul ambil, ikuti, amalkan. Apa saja yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu maka berhenti dan tinggalkan. Tapi ternyata banyak orang yang mengaku sementara cintanya dusta kepada Nabi alaihi salatu Terlihat dengan apa ini? Dengan ujian. Ya, terlihat dengan ujian. Oh ini berarti pengakuannya hanya pengakuan dusta. Oh ini berarti jujur, mengikuti dalam mengikuti bimbingan Nabi Alaihissalam cintanya cinta yang jujur. Ya. Demikian pula seorang mukmin. Tidaklah mereka akan ditinggalkan mengucapkan kami orang yang mukmin sampai mereka akan diuji oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau kita mengaku mukmin, siap-siap untuk apa? Diuji. Ya. Ujian itu banyak. Allah menyebutkan wa nablukum bis wal khairi fitnatan wa ilainaturjaun. Dan kami uji kalian terkadang dengan apa? Dengan kebaikan, terkadang dengan kejelekan. Ya. Jadi ujian itu bukan cuma perkara jelek perkara kesusahan, kemiskinan tidak terkadang perkara kenikmatan ya, perkara dunia yang menyenangkan itu adalah ujian bagi seorang mu'min ya, dia pun tidak terlena dia mengatakan itu adalah ujian ya, maka dia menyadari begitu pula yang namanya dunia waikam muslimin dunia ini seluruhnya adalah ujian Sampai Seorang masuk dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Terus diuji Bahkan ujian sampai di alam Barzah, di alam kubur Ketika seorang yang telah meninggal dunia ditanya Dengan tiga pertanyaan Man robuka Wa man nabi yuka wa madinuka Ini juga ujian ya Kalau orang di dunia ujian Sekolah Ujian jadi PNS Ujian kerja itu semangat persiapan Supaya pengen apa? Lulus Tapi sedikit dari mereka yang semangat mempelajari Nanti di akhirat lulus apa tidak Ya tentunya dengan mempelajari dan diamalkan Seperti itu yang namanya dunia pun isinya adalah ujian Disebutkan dalam Al-Quran Dalam surat Al-Mulk Ayat yang kedua Allah menyebutkan: "الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلٍ" Kata Allah Subhanahu Wa Taala: Dialah Allah yang telah menciptakan adanya kematian, menciptakan adanya kehidupan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Allah menguji adanya kehidupan kematian untuk apa itu? Untuk menguji siapa yang paling baik amalannya. Jadi kita itu diperintahkan untuk berlomba-lomba mendapatkan predikat orang yang paling baik amalannya. Disebutkan para ulama kita diantaranya Al Fudail Ibn Iyad Rahimahullah makna ahsanu amala yaitu aswabuhu ah akhlasu huwa aswabuhu yaitu amalan yang paling ikhlas. Dan yang paling benar mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya seorang berusaha untuk terus senantiasa mengikhlaskan amalannya semata mengharap pahala Allah. Ibadah yang dia kerjakan semata mengharap pahala Allah tidak mengharapkan dari kepentingan kepentingan dunia. Seorang pelajari ilmu agama itu semata untuk dirinya, untuk kebaikan dirinya dunia dan akhirat, bukan untuk orang lain. Bukan pula karena Allah butuh kepada hamba-hambanya. Seandainya kita menjadi orang-orang yang tidak sabar dalam beribadah kepada Allah Subhanahuwataala, Allah sudah menjamin diganti dengan orang-orang yang lebih baik. Allah sebutkan dalam Al Quran, Wa inta tawallu yastabil kau manwayrokum summalayakunu amsalakum. Seandainya kalian sudah berpaling dari Allah Subhanahuwataala. Sudah bosan dalam beribadah kepada Allah Akhirnya meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan akan diganti Orang-orang selain kalian Yang tidak seperti kalian Artinya kaum muslimin Para hadirin yang kami muliakan Bahwasannya hendaknya kita menanamkan dalam diri kita Ibadah yang kita kerjakan itu semata adalah kebutuhan kita masing-masing. Ilmu yang kita pelajari bukan untuk orang lain. Untuk diri sendiri, untuk diamalkan. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan amalan kita. Yang butuh adalah kita sendiri. Demikian pula ketika seorang mengikuti agama Islam, agama yang hak. Maka dia harus merasa Islam ya yang dia butuhkan. Jalan Al-Haq Jalannya Nabi alaihi salatu SAW yang dia butuhkan Bukan Islam Butuhkan kepada kita ya. Karena sekali lagi kalau seorang itu sudah Tidak bersemangat Dalam beribadah kepada Allah Berpaling dari Allah Akan diganti dengan orang-orang yang lebih Baik Orang-orang ya. selain kalian yang lebih baik Dan disebutkan oleh Asyikh Al-Alama Saleh al fauzan Bahwasannya Agama Islam itu akan senantiasa ada ad-dinul bakin ataupun al-haqqu bakin wa dinul mansur bina'aubi ghairina wal-khawfu alayna nahnu Beliau mengatakan bahwasannya al-haq itu akan senantiasa ada al-haq itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa ada sampai hari kiamat begitu pula agama Islam akan senantiasa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu Allah yang sudah menjanjikan inna nahnu nazalna zikra wa inna lahulah hafidun sehingga kami yang telah menurunkan Al-Quran Al-Zikr dan juga kami akan terus menjaganya ya. adapun masing-masing kita tidak mengetahui dan kita harus senantiasa merendahkan diri kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam doa-doa kita agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqamah. Allahumma aini 'ala wa syukrika wa ibadatika atau doa yang lainnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinika. Terus seperti itu. Tidak berarti kita yang dimudahkan pada hari ini untuk beribadah kepada Allah ya. Kemudian merasa bangga diri. Ini saya yang punya ilmu, ini saya yang bisa beramal ini beramal itu, ya, itu semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Seandainya bukan karena Allah, maka ini saya seorang hamba tidak akan mungkin mampu mengerjakannya. Semua itu merupakan taufik, hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hendaknya seorang mukmin senantiasa memohon pertolongan Allah, memohon hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini. Dan insyaAllah ta'ala di kesempatan-kesempatan yang lainnya kita akan melanjutkan. Dari pembahasan kita terkait dengan kitabul fitan wal hawadis. Terkait dengan fitnah-fitnah dan kejadian-kejadian di akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubilaik.